Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din Wasallallahu ala nabiyin Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Saya panjatkan Mujadamu di syukur Khadrat Allah Tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Shallallahu wa Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu majlis ilmu di Masjid Al-Bina di Kompleks Nayan ini. Kita berharap semoga Allah Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kepada para sahabatnya Keluarganya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Ya mas sekalian yang kami hormati Sebagaimana yang tadi disampaikan Oleh moderator Materi kita pagi hari ini Judulnya adalah Selera tinggi Cantum seleranya tinggi Tinggi gak seleranya Hah? Tinggi apa enggak? Tinggi. Dalam apa? Dalam apa selera antum? Makanan? Antum makanan seleranya tinggi enggak? Tinggi. Itu milih-milih enggak? Ya milih-milih Ustadz masak basi dimakan, ya enggak lah sah banyak di antara kita hampir masing-masing dari kita ini punya selera yang tinggi. Salah itu makanan ya. Penginnya makanan tertentu. Buah tertentu. Walaupun sukanya soto juga soto tertentu. Kalau sate sukanya sate juga sate tertentu. Ada yang seleranya makanan ada yang seleranya pakaian, kalau tidak pakai baju yang bermerek dan mereknya yang uh, limited edition. Yang di Indonesia cuma ada tiga potong, misalnya. atau tas itu tidak puas. Ada orang yang seleranya rumah punya rumah saya ini harus uh, desainnya yang minimalis. Ada yang bukan suka minimalis, ada yang sukanya uh, apa? Mana desainer di sini? Arsitek mana arsitek di sini? Ada yang minimalis, ada yang mediterania, macam-macam itu. Yeah. Ada yang sukanya Jawa Ada yang sukanya Suda gayanya. Ada yang sukanya Bali Masing-masing punya, punya selera Jadi Yang punya selera bukan hanya pria ya. Bukan hanya pria yang punya selera Ternyata wanita juga punya Selera Baju Ada yang seleranya kendaraan Ada yang seleranya Kendaraan Ohnya pengennya speknya Yang tinggi Kalau buka pintu tidak usah pakai tenaga. Cukup. Tombol. Kalau tidak kayak gitu, Sorry. Naik taksi pun maunya taksi yang high class. Mobil-mobil mewah yang dijadikan sebagai taksi. Selera tinggi. Ada orang selera tingginya HP. Pokoknya setiap ada keluaran baru ganti. Keluaran baru ganti itu berapa kali ganti HP coba Berapa kali? Sampai enggak kehitung kan? Saking seringnya ganti HP. Selera kita tinggi, ada keluaran baru. Kalau dulu zamannya masih belum pakai warna HP yang jadul itu ya. Nanti begitu ada yang HP warna ganti. Begitu ada HP warna yang speknya agak tinggi ganti lagi. Sekarang hampir rata-rata pakai smart Smartphone Sehingga kalau ada orang pakai HP yang jadul itu Pakainya kayak gini dia Takut kelihatan sama Ini coba dikurangi volumenya Manitia Jangan terlalu keras Jadi e, Ada sebagian orang Karena malu pakai HP jadul Maka kalau pakai HP disembunyiin Takut kelihatan sama teman Masing-masing dari kita punya selera tinggi. Kalau antum ditanya. Kenapa sih selera antum tinggi? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Gengsi. Terus alasan lain selain gengsi. Puas. Ya. Ada yang lain? Keren, ada yang lain nikmatnya, makan kalau serennya tinggi nikmat Ustaz. Ya, itu alasannya. Keren, puas, nikmat, bangga, terus habis itu apa? Selesai, habiskan, habis itu kan selesai kan? Bangga, seneng, keren, puas, terus habis puas apa? Yaudah, selesai, Ustaz. Ya udah selesai ustadz. Oh ustaz emang enggak boleh ustaz kita punya selera tinggi. Boleh enggak? Boleh-boleh aja sih apabila enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita pakai baju yang bagus ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu an yakuna tsaubuhu hasanan wa na'dahu hasanan." Hai hey Rasul, ada sebagian orang Sukanya pakai baju yang bagus Sukanya pakai sandal yang Bagus Maka Nabi SAW Mengatakan Inna allaha jamilun Tuhibbul jamal Dalam sahih muslim Sesungguhnya Allah itu Maha indah dan mencintai Keindahan Jadi boleh-boleh saja Punya selera tinggi boleh-boleh saja Tidak ada larangan yang penting tidak ber, berlebihan. Yang penting tidak berlebihan. Karena kenyataannya tidak sedikit di antara orang-orang. Yang punya selera tinggi berlebihan. Motor, sudah beli motor. Keluaran motor baru cuma ganti strip aja. Pabrik ini memang pinter nih. Jadi ketika ada keluaran motor baru, ada keluaran terbaru, kelebihannya stripnya baru. Subhanallah. Cuma beda strip saja, ganti motor. Subhanallah. Ini berlebihan. Ya. Baju juga seperti itu kayak tadi, ana khawatir, orang-orang yang sukanya pakai baju yang bajunya itu harus limited edition. Anak khawatir itu termasuk berlebih, pada lebihan. Maka sebenarnya punya selera tinggi. Hukumnya boleh-boleh saja. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua. Yang harus kita ketahui bahawa. Selera tinggi kita. Di dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Dalam makanan, dalam minuman, dalam HP. Dalam kendaraan, dalam rumah. Ketahuilah dalam pasangan. Lupa tadi tidak disebutin. Atau seleranya tinggi tidak pasangan? Tinggi tidak? Tinggi. Ya usah seleranya. Tapi kenyataannya dapatnya ya gitu-gitu saja. -gitu ada sebagian orang Masya Allah ya. Kalau mau nikah itu. Ada bujangan tidak di sini? Ada? Jangan ada? Kau wajahnya wajahnya bujangan-bujangan gimana? Hmm? Banyak di antara kita ketika mau nikah, ketika akan nikah, luar biasa seleranya banyak pasang spek yang begitu tinggi Saya pengen istri aneh, cantik, terus cantik. terus Tinggi, kaya Macam-macam lah speknya, tapi kadang-kadang orang tidak nyadar Enggak, enggak nyadar. Enggak nyadar gimana, Ustaz? Enggak ngacam. kurang paham. Pengennya istrinya kayak gini, inti itu gimana gitu loh. Pengennya istrinya cantik, hafizah. Ente berapa? Jus apa? Loh, anak berjus-jus, Ustaz. Kan? Ada jus mangga, ada jus apel. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja. Kita punya uh, selera yang tinggi boleh. Yang penting catatannya satu, jangan berlebihan. Yang kedua, kita harus sadari. Bahawa apapun yang bersifat duniawi. Apapun yang bersifat duniawi. Yang kita persiapkan. Yang kita tinggikan selera kita untuk mendapatkannya bahwa itu tidak akan kita bawa ke dalam kuburan. Ini harus kita pahami. Jadi HP yang selama ini kita gonta-ganti, mobil yang selama ini setiap ada keluaran kita update mobil kita, rumah yang setiap kali ada muncul Desain yang terbaru kita rombak rumah kita. Karpet rumah kita setiap ada baru datang kita ganti. Itu semuanya tidak akan kita bawa kemana? Ke kuburan. Bahkan istri yang sangat cantik, suami yang sangat ganteng yang kita miliki. Tidak akan kita bawa ke kuburan. Terus yang akan kita bawa ke kuburan apa Ustaz? Amalan kita. Amalan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatsba'ul mayyita thalathatun fa yarji'u tsannani wa yabqa wahidun." Rasulullah s.a.w. mengatakan Orang yang meninggal dunia Yang ikut dia itu ada tiga Yang ikut dia ada berapa? Ada tiga Yang dua bakalan pulang Yang satu akan setia menunggui kita Yang ikut ada berapa? Tiga Yang pulang? Dua tinggal apa tiga itu yatsbahu ahluhu wa maluhu yang akan mengikuti manusia ke kuburan yang pertama adalah keluarganya anak istri bapak ibu kakek nenek pakde budhe paklik bulik ya paman bibi keluarganya Wa ma luhu dan hartanya. Akan ikut juga. Bawa. Pake mobil. Pakai mobil. Yeah. mobil mewah dibawa ke kuburan. Kuburannya pun milih kuburan yang mewah. Tidak sembarang kuburan. Berusaha untuk mencari kuburan yang paling elit. Yang bayarnya berapa? Berapa bayarnya kuburan elit? Yang bayarnya 1, sekian M. Allahu Akbar. Kuburan aja harganya 1,5M. Jadi hartanya akan dia bawa dan yang ketiga wa amaluhu dan amalannya. Tiga inilah yang akan mengikuti manusia ke kuburannya. Yang pertama apa tadi? Keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalannya. Siapa yang pulang fa yarju ahluhu wa maluhu yang akan pulang adalah keluarganya dan hartanya waya baqaa amaluhu dan yang akan nunggu kita di kuburan adalah amalan kita berarti satu-satunya yang setia sehidup semati sama kita siapa amalan omong kosong seperti yang saya sampaikan tadi malam ketika akan menikah janjinya sehidup mati omong kosong. Yang ada sehidup mati sendiri sendiri. Ya nggak bu? Iya. Emang ada di antara antum, ya para suami yang sangat cinta kepada istri. Cinta nggak sama istri? Cinta nggak? Kok jawabannya nggak mantep ini. <laughs> Saya curiga nih bu. Cinta nggak sama ibu? Cinta, banget. Ya cinta lah Ustaz uh -huh. Banyak di antara kita Ketika ditanya cinta enggak sama istri, cinta Istri juga ditanya cinta enggak bu sama suami, cinta Kalau betul-betul cinta bu Tolong ketika nanti bapak meninggal dunia Tolong ikut masuk kuburan Mau enggak? Enggak mau tidak ada sehidup semati, adanya sehidup mati sendiri-sendiri. Hmm. Jadi satu-satunya yang akan setia menemani kita adalah amalan kita. Anehnya, amalan yang sangat setia kepada kita ini justru ketika kita masih hidup, kita sia-siakan. Kita begitu setia dengan istri kita. Kita begitu setia dengan mobil kita, setiap hari kita kita lap, kita cuci. Setia dengan akik kita, setiap hari kita gosok itu akik. Biar kinclong terus. Akan tetapi amalan sampai berdebu, gak pernah kita gosok. Alias di dalam beramal... Kita tidak memperhatikan kualitas amalan itu. Perlu kita ketahui. Bahawa yang sangat setia ini yaitu amalan. Itulah yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan menemani kita sampai di kuburan kita. Bahkan akan menunggui kita sampai hari kiamat. Namun perlu kita sadari. Dan perlu kita pahami, bahwa tidak setiap amalan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah dan menemani kita di kuburan. Tidak setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan setia menemani kita di kuburan. Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amalannya orang yang bertakwa. Allah di sini menggunakan kata innama hanya. Tidak semua amalan diterima oleh Allah SWT. Dan tidak sembarang amalan diterima oleh Allah Taala. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan diterima amalannya. Ana dan Antum sudah bertakwa belum? InsyaAllah. Semoga. Ustaz. Yakin tidak amalan kita sudah diterima? Makanya ada salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Darda. Silakan maju supaya yang baru datang dapat tempat ibu ibu juga mungkin bisa merapat. Kala seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Darda. Siapa namanya? Abu Darda. Seorang sahabat Nabi SAW yang sangat terkenal kesolehannya. Yang sangat tersohor ketekunan beliau di dalam beribadah kepada Allah. Taala. Abu Darda pernah berkata. Rin asteikin annallah takabbi li salatan waahida, ahab illya minaduniyah wa ma fiha. Beliau Abu Darqah pernah mengatakan, andaikan aku tahu, andaikan aku yakin, bahawa ada di antara solatku yang diterima satu saja sudah surat berapa tahun? Coba sini. Ada di sini yang paling yang paling sepuh. Usia berapa? Baru 74. Ayo ada yang lainnya di atas 74? 75. Dapat hadiah ini 75. Mungkin ada yang di atasnya? Berapa? Tuh nggak jadi pak, ada di atasnya lagi, ada, nggak ada, ibu ibu mungkin yang delapan kali, silahkan pak, dikasih pak lah, silahkan, ini juga, masya Allah, ada di antara kita yang masya Allah sudah puluhan tahun nonton kita. Apakah kita yakin sholat yang kita lakukan selama puluhan tahun itu ada yang diterima sama Allah SWT? Belum tentu. Makanya Abu Darda mengatakan andai kan aku tahu dikasih tahu sama Allah ande kan ada satu sholat yang diterima maka itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Jadi aku bisa tahu satu-satu aja. Diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seisi. Banyak di antara kita itu hanya beramal, beramal, beramal. Tidak memperhatikan mutu dan kualitas amalannya. Kata mutu dan kualitas itu kan paling cuma bilang kecap yang bermutu. Apalagi? Nah... Kecap nomor satu Tidak ada yang nomor Berdua tidak ada Semua dari kita ketika berbicara Tentang mutu dan kualitas Kebanyakan dari kita berbicara tentang Mutu dan kualitas Kebanyakan dari kita bicara tentang mutu dan kualitas Sesuatu yang sifatnya duniawi Pekerjaan yang berkualitas Baju yang bermutu merek Sepatu Akan tetapi pernahkah kita berpikir Bahwa ibadah pun membutuhkan mutu dan kualitas. Coba perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Yang berisikan perintah untuk beribadah. Di antaranya Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Sebuah ayat yang sering kita baca. Yang sering kita dengar dari para khatib. Dari para ustaz, dari para mubalik. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allazi khalaqal mauta wal hayaah. Allah Subhanahu wa Taala menciptakan adanya kehidupan dan kematian liyabluwakum. Untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling berkualitas, yang paling baik, yang paling bermutu amalannya. Kita ini harus melek kualitas. Kita harus berusaha untuk memperhatikan sejauh mana sih amalan yang sudah kita lakukan ini. Apakah amalan yang sudah, kita, yang sudah kita lakukan ini sudah bisa untuk beli surganya Allah? Allah punya surga, surga itu mahal apa murah? Mahal. Surganya Allah tabaraka wataala itu sangat mahal. Rasulullah saw mengatakan, Ala inna silatallahi kadia. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ana inna sil'atallahi jannah. Kata bahwasanya barang dagangan yang dijual oleh Allah adalah surga. Kita punya amalan berapa untuk beli surga? Kemudian kalau amalan itu, bau, kalau amalan itu baik, apakah layak dan berkualitas amalan tersebut untuk kita gunakan membeli surga Allah azza wajalla? Apakah kita harus punya selera tinggi? di dalam meningkatkan kualitas emalan Ente punya kualitas punya selera tinggi dalam masalah makanan no problem kita punya selera tinggi dalam masalah minuman silahkan dalam masalah pakaian silahkan, kendaraan silahkan tapi jangan lupakan kualitas di dalam beramal selera kita harus kita upgrade, kita tinggikan terus Jangan pernah kita merasa puas. Dengan amalan yang sudah kita lakukan saat ini. Kriterianya apa Ustaz? Amalan yang berkualitas. Selera tinggi. Mana Ustaz yang harus kita kembangkan? Tiga poin. Tiga poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali. Poin yang pertama adalah kualitas keikhlasan. Yang Yang pertama. Kualitas keikhlasan kita di dalam beramal. Jadi ketika kita beramal, syarat yang paling utama yang akan menyebabkan amalan kita berkualitas dan punya peluang besar untuk diterima oleh Allah sejauh mana kita ikhlas di dalam beramal. Maka seorang ulama mengatakan rubba amalin sadirin. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil Jadi besar karena niat Antum jangan meremehkan Sedekah dengan Berapa? 500 perak Jangan antum meremehkan sedekah dengan 500 perak Yang 500 perak ini bisa jadi perisai antum nanti di api neraka Abi Sa'adah mengatakan: Ita nara, walau bisyikit amrah. Jaga tubuh kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan hormat separoh. Kalau di daerah kami mendoan separoh. Ada enggak mendoan di sini? Tahu mendoan? Alhamdulillah. Jadi walaupun cuma punya mendoan di parok jadi dua separoknya kita sedekahkan. Kalau ikhlas karena Allah setengah mendoan ini nanti bisa melindungi kita dari api neraka. Niat, niat. Roba amalin sakhirin tukabiruh ni. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil jadi besar karena niat yang ikhlas. Tapi ingat, sebaliknya. Nabi kita s.a.w. mengatakan. Rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Kalau ada amal kecil jadi besar gara-gara niat. Kebalikannya berarti ada amal besar jadi kecil Gara-gara apa? Niat. Bangun masjid gede. 10 M. Dikeluarkan untuk bangun masjid tulis gede-gede ini masjid dibangun atas nama Fulan pernah ada ada seorang miliuner ada seorang miliuner di enggak uh, mesti yang nulis nama itu enggak ikhlas ya enggak mesti jangan di saya bukan sedang mengatakan bahawa orang yang nulis nama itu mesti enggak uh, ikhlas mungkin aja ada yang ikhlas Kena aja ada yang, ya. Ada seorang masya Allah miliounel ya, di Saudi yang pernah Haji, yang pernah Haji. Ya, lihat ada bank, namanya bank apa? Arochi. Bank Arochi. Hampir di seluruh Saudi ada bank tersebut yang punya namanya Arochi. Namanya Arochi. Jadi ini kalau infak enggak tanggung-tanggung. Pokoknya bangun masjid gitu kan. Bismillah bangun masjid. Bangun di mana-mana bangun masjid. Tapi beliau pengin berusaha untuk diterima amalannya dan dia pengin betul-betul berusaha untuk bangun itu semaksimal mungkin. Pokoknya semua dari atas sampai bawah dia tanggung semuanya. Pokoknya paku pun jangan. Jadi kalau ada orang menyumbang paku Cukup-cukup. Dan orang ini Masya Allah. Yeah. Seorang bukan miliuner ya. Di atasnya miliuner apa? Mil Trillioner. <laughs> Kita bikin istilah baru. <laughs> Trillioner. Tapi orang ini subhanallah. Yeah. Yang punya ini usianya mungkin sudah 80 tahun, 90 tahun. Tidak pernah ketinggalan yang namanya sok pertama di masjid. Padahal dia duitnya luar biasa. Kalau orang lihat bajunya itu, ya Allah. Bajunya kayak baju. Ya, Mungkin kalau di sini kayak baju beli di mana? Tanah abang. Ya. Mahal ya tanabang ya. Saya gak tahu daerah sini. Jadi subhanallah, tapi luar biasa dia berusaha untuk terus. Maju lagi masih bisa? Si bisa maju lagi? Akhwatnya juga mohon tolong untuk para akhwat maju lagi. Kasian yang di luar. Mana tadi? Tanah abang. <laughs> ya, baju, ya, baju lusuh. Ya, bukan lusuh lah. Ya, biasa sederhana lah. Artinya tidak mencerminkan kekayaan dia yang mungkin di Saudi salah satu uh, the Big Ten mungkin, orang terkaya di sana. Tapi Subhanallah, dia tetap berusaha untuk beramal. Ada amalan-amalan yang besar jadi kecil gara-gara niat. Bukan hanya jadi kecil, nanti amalan tersebut pada hari kiamat akan berubah menjadi debu yang beterbangan. Gak ada gunanya. Gak ada harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 23. Dalam surat Al-Furqan ayat 23. Allah Taala ta berfirman. Wa qadimna idha ma'amilu min amalin. Faja'alnahu haba'an manthura. Yang artinya. Kami membawa mendatangkan amalan-amalan mereka. Kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut. Menjadi debu yang beterbangan. Ada gunanya amalan tersebut. Na'udhu billahi min. Makanya para ulama kita dahulu, mereka sangat memperhatikan yang namanya niat. Mereka berusaha untuk terus memperbaiki niatnya. Sampai salah seorang dari mereka, saya lupa kalau enggak salah Imam Sufyan al-Thawri. Beliau pernah mengatakan, Ma'alajtu shay'an ashadda'alayya minan niyyah Kata beliau, saya tidak pernah menemukan sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niat. Saya cuma baca niat itu aja enggak bisa. Cuma baca usholinya bukan itu maksudnya, tapi adalah memperbaiki dan menjaga niat ini supaya tetap lurus amalan tersebut niatnya. Supaya niatnya itu tetap murni karena Allah tabaraka taala. Itulah yang sulit untuk dilakukan. Makanya para ulama kita dahulu ketika menjaga niat itu mulai dari sebelum beramal, kemudian ketika beramal sama sesudah beramal. Jadi terus itu dikawal niatnya sebelum beramal. Kita mau sedekah. Kita mau sedekah. Ini sudah ikhlas sama belum? Kalau belum jadi sodakoh enggak? Kalau belum jadi. Tapi perbaiki dulu niatnya. Jadi kita berusaha untuk murnikan dulu. Ya Allah ini sodakoh karena apa ini? Saya sodakoh ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau karena tujuan-tujuan yang lainnya. Kalau misalnya belum juga perbaiki. Pegang dulu sebentar. Coba diatur niatnya. Apakah saya sudah ikhlas atau belum? Ketika akan umroh. Ketika akan haji. Berangkatnya tujuannya apa? Kalau memang ada hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan. Jaga niat tersebut. Perbaiki. Sebelum beramal seperti itu. Ketika beramal setan akan tetap menggoda. Ketika beramal setan tetap akan menggoda. Awalnya mungkin Allahu Akbar ikhlas. akan Tetapi ternyata di samping kita datang. Bos kita ikut sholat juga. Allah. Jadi yang gerakannya cepat sekarang jadi agak apa? agak pelan. Jadi yang biasa-biasa aja takdirnya ya bahkan cenderung eh, apa ya? cenderung asal asal Allahu Akbar. Cenderung kayak kayak enggak niat salatnya ya. Kayak enggak niat salatnya. Kemudian begitu ada eh bos langsung tiba-tiba Kabelnya terinjak. Jadi begitu ada bosnya masuk Allah jadi kelihatan kayak pusuh bang. Takbirnya pun dibikin-bikin. Omboh. Oh, Adalah tadi lover. Begitu ada bos langsung. Ketika tengah-tengah beramal ini saya akan datang. Bukan hanya tengah-tengah beramal. Sesudah beramal pun setan akan tetap menggoda kita sembuskan, Allah. Ini hebat banget nih Yang lainnya masih tidur, ini sudah bangun dulu Yang lainnya pada tidak puasa, ini puasa sendiri Emang top, markot top Hati-hati itu setan berusaha untuk terus Menggoda kita bagaimana amalan kita rusak dalam solat kita, dalam puasa kita, dalam dakwah kita. Hati-hati, ketika kita berdakwah kita juga harus terus mengawal niat kita, mengawal niat kita. Karena apa kita berdakwah? Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam Al Quran surat Yusuf ayat 108. Allah Taala ta berfirman, "Qul hadhi sabid adhu ilallah." Nabi kita Muhammad SAW dikatakan wahai Muhammad katakanlah kepada umatmu hadhisabihi ini Inilah jalanku apa jalanku ad'u ilah Allah aku berdakwah ke jalannya siapa berdakwah kepada Allah ikhlas sebagian orang bukan berdakwah kepada Allah sebagian orang berdakwah kepada kelompoknya sebagian orang berdakwah kepada golongannya. Sebagian orang berdakwah kepada majlis taklimnya, Sebagian orang berdakwah kepada ormasnya. Sehingga kalau ada orang belajar ke orang lain. Atau ke majlis taklim lain. Yang penting sama-sama ahlu sunnah. Buruh. Tak puas. Ketika majlis taklimnya orang lain sama-sama lulus sunnah ramai, ya, kok dia ramai, ana enggak? Tak nah, ramai. Bisa jadi usaha kita selama ini, gara-gara niat yang belum lurus tersebut akan menjadi debu yang beterbangan yang tidak ada gunanya. Makanya kita harus termati terus ya, niat kita. Saya bukan sedang menuduh, tapi mengajak anak dan antum semuanya untuk introspeksi diri. Para ulama kita dahulu seperti itu, berusaha untuk introspeksi diri. Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Dikisahkan bahwa beliau ini ketika nulis surat, nasihat gitu kan nulis surat buat orang lain nasihat gitu. Belum selesai belum selesai nulisnya langsung dia sobek-sobek itu surat. Dia buang. Dah inti gimana? Dulu surat nasihat belum selesai sudah sobat sobat. Anak tadi enggak jelas kan? Anak tadi enggak? enggak? Takut nanti disiksa oleh Allah Azza Wajal. Ulama yang lainnya Al Imam Al Mawardi, salah seorang ulama madhab fikih Syafi'i yang terkenal. Al Imam Al Mawardi menjelang wafatnya Beliau memanggil salah seorang kepercayaannya. Orang kepercayaannya dipanggil. Wahai fulan. Saya kasih tahu kamu. Bahawa di tempat Anu. Di ruangan Anu. Ada buku yang banyak di sana. Dan buku itu semuanya karangan saya. Buku itu semuanya karangan saya. Kenapa sampai saat ini belum saya terbitkan? Saya belum bisa keluar. Saya belum bisa nanti kalau ajal menjemput, kamu tolong duduk di samping saya. Taruh tangan kamu di atas tangan saya. Taruh di tangan taruh tangan kamu di atas tangan kamu perhatikan tangan saya gimana nanti reaksinya ketika saya meninggal. Apakah nanti tangan saya menggenggam tangan kamu atau tangan saya tidak menggenggam tangan kamu. Buka kayak gini. Pesan saya, kata beliau. Kalau seandainya ketika saya meninggal nanti terakhir tangan saya yang menggenggam tangan kamu. Berarti saya belum bisa menghadirkan niat ikhlas di dalam hati saya. Maka tolong seluruh buku itu inti buang ke kali. Enggak gunanya. Karena saya enggak ikhlas dalam menulis buku. Hanya akan menambah dosa saya nanti di hadapan Allah subhanahu. Tapi kalau misalnya ketika saya meninggal nanti tangan anak enggak genggam tangan inti alias tangan anak kebuka kayak gini. Semoga saya sudah bisa menghadirkan keikhlasan dalam ini. Artinya betul. Orang kepercayaannya datang. Jika Sakaratul Ma'ud al mawardi Pegangi tangannya. Ketika menghembuskan nafas yang terakhirnya. Ternyata tangannya Imam al mawardi kebuka. Akhirnya orang kepercayaan ini langsung mambil buku-buku yang ada di keuangan tersebut langsung disebarkan sampai sekarang bukunya beliau masih bisa kita manfaatkan ilmunya. Jadi lihat para ulama kita sedemikian rupa menjaga dan mengawal niat. Jadi yang penting itu bukan gembiar amalan yang kita lakukan. Oh saya sudah bikin kajian sebesar ini. Oh saya sudah nulis buku setebal ini. Bukan itu. Akan tetapi apakah ketika kita melakukan ini. Kita betul-betul karena mengharap. Rizal Allah. Taala Atau hanya sekedar kita ingin mendapatkan. decak kagum dari orang-orang yang ada sekalian kita. Oh, Masya Allah. Pak Anu itu kalau bikin kajian mesti. sukses, Amin. Si Fulan ini kalau bikin buku Selalu best seller, Kata orang Jawa Timur Jadi bukan cuma Best seller Tapi best seller Saking best Sellernya Saking best sellernya Bukan hanya itu Bukan hanya gebiarnya Bukan hanya besarnya Bukan hanya banyaknya apa tetapi niatnya, niatnya. Ustaz apa enggak sayang itu, Ustaz? Kalau ternyata Al-Mawardi itu ketika meninggal ternyata tangannya genggam, apa enggak sayang, Ustaz? Bukunya dibuang ke kali, Ustaz. Mereka itu takut dengan neraka jahanam. Mereka itu takut dengan neraka jahanam. Gak ada apa-apanya buku-buku tersebut pengorbanan dia puluhan tahun nulis kalau gara-gara itu kemudian malah jadi masuk neraka jahanam. Ustaz emang bisa menyebabkan? Oh, bisa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi kisahnya matannya ada di dalam Sahih Muslim. Ada seorang ulama yang bernama Sufai. Dia apa namanya Sufai. Sufai Al-Ashbahi. Pada suatu hari, Sufai ini datang ke kota Madinah. Datang ke kota Madinah. Sampai di Madinah, kok ngelihat ada orang ngumpul, ngumpul gitu, Mengerumuni satu orang. Banyak. Pada duduk di situ. Orang yang satu ini mengisi pengacian. Sufai dari luar kota tidak paham ini siapa orang ini. Akhirnya dia pun duduk di belakang. Tanya sama orang-orang yang di belakang. Itu siapa yang di depan? Ustadznya siapa? orang orang Masa nanti tidak kenal. Itu Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah. Seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadith terbanyak. Itu Abu Hurairah. Masa nanti tidak tahu. Ia tidak tahu. Akhirnya Syufay duduk di situ. Diikuti pengajian Sampai setelah pengajian ada tanya jawab Sampai habis Semua yang ada di situ Jadi begitu ada yang pulang Sufai maju dikit Ada yang pulang maju dikit Sampai tinggal Sufai Dan siapa? Abu Sufai berkata Wahai Abu Tolong Sampaikan Kepadaku sebuah hadis yang hadist itu engkau dengar langsung dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada perantara. Karena kan ada sebagian sahabat dengar hadist tapi dari sahabat yang lain. Supaya ini bilang sama Abu Hurairah wassalam sampaikan kepadaku semua hadist yang engkau dengar langsung kepada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abu Hurairah pun Menyiapkan dirinya, beliau duduk. Saya pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya dengar langsung dari lisan beliau dan saya paham betul isinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika akan menyampaikan hadis tersebut, pingsan. Ketika akan menyampaikan hadir, rinseng. Supaya kan bingung juga. ini. Ya. Orang Jawa mengatakan ketempuhan. Apa ketempuhan? Apa ketempuhan? Apa ya bahasa Indonesia nya? Bahasa Indonesia nya berapa nilainya dulu ya? Lupa saya. <laughs> ya, yeah. Wah saya harus nanggung ini gimana nih. Kemudian beberapa saat kemudian Abu Hurairah siuman. Beliau siuman. Ketika siuman, maka dia pun mengatakan wahai Sufai, saya akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku faham betul isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika akan mulai bicara lagi-lagi Abu Hurairah pingsan sampai tiga kali. Saking beratnya mau menyampaikan hadisnya di sunnah. Pernah nggak antum kayak gitu? Hmm. Ustaznya pernah nggak? Nggak pernah. <laughs> Sama kita ya. Jadi saking beratnya hadis yang akan dibawakan sampai Abu Hurairah pingsan tiga kali. Setelah tiga kali pingsan baru kemudian Abu Hurairah mengatakan saya akan sampaikan kepadaMu sebuah hadis yang aku dengar langsung dari Nabi SAW dan aku faham betul dan aku saat itu berada di suatu ruangan yang di situ tidak ada orang lain kecuali aku dan Nabi SAW hadis itu berbunyi Inna awalannah siyukum ayau malkiyah mah. Sesungguhnya orang yang pertama kali akan disiksa pada hari kiamat ada tiga golongan. Sering dengar hadisnya kan? Yang pertama hadis, yang pertama siapa? Orang yang jihad. Yang kedua orang yang baca Quran, belajar ilmu agama. Yang ketiga Orang yang dermawan. Yang semuanya ini masuk neraka gara-gara apa? Kesalahannya tiga orang sama. Gara-gara niat. Ini hadis sering kita dengar kan? Pernah pingsan gak dengar hadis ini? Lewat aja Ustaz hadisnya. Ini yang menyebabkan al-mawardi dan ulama-ulama yang lainnya mereka tak Takut dengan amalan yang tidak ikhlas. Hati-hati. Sekarang ini di zaman kita ini dengan banyaknya teknologi itu juga berpengaruh kepada keikhlasan. Dikit-dikit update status. Ya. Banyak kan yang status itu di apa? Di Facebook ya? Saya nggak punya Facebook jadi nggak tahu. Ya? Dikit-dikit <gaduh> update. Ya. Pakai WA, pakai, pakai Facebook, pakai apa lagi? Ya, Ym, apalagi <titter> Twitter, terus apa, lain, uh, lain, ya. Macam-macam. Update di situ. Ya, Insya Allah. Pasanya kok tenang banget hati ini habis terhujuk. Ya, Pasti Besok lagi, Ya Allah, kasian banget ya. Orang yang tinggalnya di Bantaran Kali di Baru bagi-bagi sedekah sama mereka <laughs> Update status kiri Besoknya lagi oh, Udah sampai putaran keberapa ya? Lupa anak Ketiga apa keempat ya? Lagi di depan Kaabah nih <laughs> Jadi ngapain aja lapor? Huh? Lapain aja lapor Alhamdulillah Hari ini sudah baca Al-Quran satu juz <guluh> Lapor Semuanya dilaporin On the way To istiklal Untuk tablik akbar syekh <guluh> Apa-apa dicantumkan di situ. Update status Ibadah apa lapor Ya yeah. Sedekah dikit lapor. Solat tahajud dikit lapor. Apa-apa lapor? Lapor sama siapa? Sama manusia? Buat apa? Jadi, hangus gara-gara status. Amalannya hangus gara-gara apa? Status. Belakangan ini ada lagi. Selfie. Narsis, ya. haji di padang arafah doa, tolong dong difoto dong dari sebelah sana, ya, tangannya gusuk banget, padahal sebenarnya lagi acting, ikut dikir nangis, uh, ikut dikir nangis, kemudian pakai tongsis sempat-sempatnya ya nangis kok pakai tongsis gimana sih. Heeh. Uh. Habis itu diposting, subhanallah. Niat nih. Niat ini harus betul-betul kita jaga. Pensil napor-napor kayak gitu. Cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Hanya kemarin di Bekasi saya menyampaikan pengajian judulnya dua rahasia. Dua rahasia. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Yang positif adalah amal, rahasia. Yang negatif adalah dosa, rahasia. Busana untuk merahasiakan amalan. Supaya bisa lebih ikhlas insyaAllah. InsyaAllah. Bukan berarti tidak boleh kita itu menampakkan amalan kalau memang ada tujuan positifnya dalam Al-Quran diperbolehkan oleh Allah Subhanahuwataala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 dalam surat Al-Baqarah ayat 271 Allah Taala katakan dan berfirman itu berdasar zakat panieemahi kalau kalian tampakkan sedekah kalian bagus jadi boleh kan وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ khairul لَكُمْ Namun apabila kalian sembunyikan sedekah kalian. Kalian berikan kepada fakir miskin. Itu lebih baik. Jadi lebih baik kita merahasiakan. Kecuali memang amalan yang tidak bisa dirahasiakan. Contohnya apa? Alat berjamaah. Apa lagi? Adzan. Adan mau dirahasiakan gimana? Masa? <tuh> <tuh> <tuh> Kalau gitu ngapain Adan? Adan itu kan syiar. Yeah. Syiar berarti harus di, harus ditampakkan. Yang penting jaga niat. Ini adalah kriteria yang pertama. Kualitas dipandang dari sisi ni, niat. Yang kedua. Harus kita perhatikan mutu Keteladanan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam butuh kualitas keteladanan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau niat tadi masalah apa dalam, ya, kalau mereladani Nabi masalah masalah apa? Masalah luar. Jadi dalamnya kita berusaha ikhlas. Luarnya kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Alaihi Wasallam. Sebagian orang ketika beribadah itu ibadahnya semau. Semau gue. Ibadah semaunya sendiri. So, kalau misalnya ibadah semuanya sendiri. Buat apa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Nabi kita Muhammad SAW uswah hasanah. Apa uswah? Contoh yang baik. Teladan yang baik. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Rasul SAW itu teladan dalam segala hal. Bukan hanya dalam masalah akhlak saja. Selama ini kan yang selalu ditonjolkan oleh para khatib, oleh para da'i, oleh para mubalik. Yeah. Adalah masalah akhlak. Ya bagus, itu penting sekali. Akan tapi bukan hanya itu, masalah akidah, masalah ibadah. Apakah kita sudah merladanin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belum? Kita sering mengucapkan rodi itu billahi robbah wabil Islami dina. Terus wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anabian warosulah. Apa artinya rodi Saya rindu. Saya riduh Allah sebagai Rabbku, Saya riduh Islam sebagai agamaku. Saya riduh Muhammad SAW sebagai Nabi ku. Kalau ente betul-betul riduh Nabi Muhammad sebagai Nabi ente. Kenapa ente beramal tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Kalau kayak gitu buat apa? Nabi SAW diutus ke muka bumi. Nabi Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini. Untuk ngajari kita para manusia. Cara beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah tahu sendiri cara beribadah kepada Allah. Kita bikin sendiri ngapain kita punya? Nabi. Ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh sebagian kalangan. Jadi ketika dia beramal. Yang penting beramal, beramal, beramal. Gak tahu bagaimana kualitas amalannya. Yang penting banyak. Adalah ayat yang kita baca tadi Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yang paling baik. Di situ Allah enggak mengatakan yang paling banyak. Ada dua orang habis salat satunya zikir membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Yang satunya, baca subhanallah 333. Alhamdulillah, 333. Allahu Akbar, 333. Ditutup dengan la ilaha illallah wahda la syarika la la mulquh. Alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadil. Seribu. Nah. Jadi berapa itu? 1999. 1999. Bagusan mana sama yang 33? Kan dikit, Ustaz. Yang penting itu bukan apanya? Dikitnya. Makanya salah seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi bil bidah. Sedikit sesuai tuntunan lebih baik daripada banyak Tidak sesuai tuntunan Berarti kita amalannya Dikit-dikit aja Ustaz. Ya banyak Sesuai dengan tun tuntunan Banyak sesuai dengan tuntunan Karena kalau misalnya kita Banyak-banyak beramal Kemudian tidak sesuai dengan tuntunan Mubah Mubah itu sia-sia Dalam sebuah ayat yang sering kita dengar Al-ghasyah Ayat 3 sampai 4 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Amilatun nasibah Terus Raslanaran Aminah Amilatun nasibah Artinya beramal dengan amalan Yang banyak sampai capek, Saking apanya Saking banyaknya amalannya Sampai, capek. Ganjarannya apa Aslanaron hamyah masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Coba bayangkan. Amalannya banyak, capek. Ganjarannya masuk ke neraka. Gara-gara apa? Gara-gara antara lain kata para ulama tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Sama-sama belum beramal. Termasuk juga sesuai dengan tuntunan Rasul dalam khusyuk solat kita. Tanya di antara kita solat tu ngasal. Yang penting solat Allahu Akbar. Sampai tidak diperhatikan ruhnya solat tersebut jadi khusyuk. Sampai-sampai Imam Ibn Qayyim al jauziyah Pernah mengatakan, Fasalatun bila khusyuin wala huburin kabadanin mayyitin la ruhafi. Sesungguhnya solat yang tak khusyuk. Seperti tubuh yang tidak ada nyawanya tubuh yang tidak ada nyawa apa? Bang, bangkai. Jadi kalau kita salat enggak pakai khusyuk, kayak salat kita kayak bangkai. Atum, digambar enggak kebayang enggak? Kita mempersembahkan bangkai kepada Allah. 60 tahun mempersembahkan bangkai kepada Allah. Kebayang enggak kan kita Pernah khusyuk? Nah, khusyuk. Kali-kali, sekali kali. Kali kali, dua kali berarti. <laughs> dari awal sampai akhir, ya, dari Allahu akbar sampai salam. Khusyuk terus. Pernah besan enggak? Tahu besan? Yang sudah punya anak Yang sudah nikah Pernah besan? Besan kan paham ya? Paham Kalau besan bawa apa? Keserahan Ya yeah, seserahan Kalau seserahan bawa apa? Macam-macam Satu Beras Beras yang kayak apa? Kaskin, roco lele. Kalau enggak beras, pandan wangi. Kalau enggak beras, isedanei. Ayam, yang dibawa ayam apa? Ayam jagung, yang gemuk. Apa lagi? Sayur. Saya yang kayak apa yang dibawa? Sker. Lagi ya. Nggak pernah besan sih ya. Belum belum. Hah? Roti. Apa? Roti buah ya? Uh, apa ini? Orang Betawi yang tahu katanya. Ya. Semuanya ini yang kita bawa kan yang berkualitas kan? Coba antum bayangkan. Keserahan antum bawa berasnya raskin. Ya. Ayamnya ayam. Tiren. Mati kemarin. Terus bawa sayurnya. Sayur sudah. busuk, Bayangkan. Diterima gak? Diterima terus dibuang. Bayangkan kita seperti itu. Sama Allah subhanahu wa ta'ala ngirim sama Allah pisang busuk sayur busuk ayam tiren ibadah-ibadah seperti itukah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala ini kelihatannya agak-agak gimana gitu di telinga ya tapi memang itu kenyataan saya bicara tentang kenyataan banyak di antara kita puluhan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang memperhatikan bagaimana kualitas ibadah yang kita lakukan. Ikhlasnya enggak diperhatikan, dzikirnya enggak diperhatikan, enggak peduli apakah dzikirnya sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak, peduli amat yang penting dzikir. Inti baca ini dari mana? Nemu di Facebook. Nah, tuntunannya enggak. Tahu ah gelap. Yang penting baca aja. Ada sebagian orang, masya Allah menghafalkan wirid-wirid yang enggak jelas sumbernya dari mana. Dikir dikhir yang jelas-jelas dicontohkan oleh Nabi SAW malah enggak di, di-amalkan. Ajiib. Aneh bin ajiib sebagian orang ini. Solat yang enggak tahu dari mana alendasannya. Sangat diperhatikan solat yang jelas-jelas lima waktu malah nggak di dilakukan. Sungguh ajaib kondisi sebagian kaum muslimin di negeri kita ini. Ketika ada solat yang nggak dicontoh, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setahun sekali buah satu kampung semuanya solat. Ini dan solat lima waktu masjidnya kosong. Ini harus kita perhatikan. Kualitas amalan yang kita lakukan harus terus kita upgrade, kita tingkatkan. Jadi kalau misalnya hari ini anak khusyuknya baru sekian persen. Ya Allah, bismillah. Besok anak berusaha untuk tingkat. Makanya kan doa yang sering kita baca. Allahumma a'inni ala dikrika. Wa syukrika. Wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku. Ini pelajaran. Kita ini enggak bisa ikhlas. enggak bisa benar ibadahnya Kalau bukan karena bantuan dari. Ini harus kita sadari. Makanya jangan sampai kita mengandalkan kekuatan pribadi kita. Mentang-mentang sudah ngaji puluhan tahun. Mentang-mentang sudah haji tujuh kali. Sehingga gelarnya haji pangkat tujuh. Soalnya untuk meringkas sih daripada haknya 7 di depan kan jadinya hahahaha Mentang-mentang sudah haji 7 kali, mentang-mentang sudah ngaji puluhan tahun Kemudian merasa anak pasti masuk surga Hati-hati yang seperti itu Makanya kita mengatakan Allahumma a'imni ya Allah bantulah aku Untuk apa? Ala zikrika agar senantiasa bisa Wa'ala syukrika dan agar senantiasa-biasa syukur. Wa'ala husni ibadah. Ini yang digaris bawah. Agar saya bisa beribadah dengan baik. Jadi kita minta kepada Allah agar bisa beribadah dengan baik. Dan kita tidak mungkin bisa beribadah dengan baik. Kalau tidak dibantu sama Allah. Dan jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan diri pribadi kita. Rasul s.a.w. saja sering berdoa kepada Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla terus wala takilni ila nafsi tarfat 'ain Yang ada di kitab garis yang belakang ini, wala takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku. Aku di sini siapa? Rasul. Rasul s.a.w. beliau mengatakan, Ya Allah janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Sekejap mata. Dok. Nabi tidak ingin bergantung kepada kekuatan dirinya padahal beliau adalah seorang yang luar biasa beribadahnya. Aisyah mengatakan shalla hatta tatafat tatafat qarad Beliau solat itu sampai kedua kakinya bengkak saking lamanya. Wajar bacaannya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa Satu rakaat. Ustaz, berapa lama ustaz? Coba aja entar malam. Kalau pengin tahu coba nanti malam. Gak apa, Ustaz. Sebagian ulama tidak apa, -apa. megang apa? Tussaf Al-Quran. Sebagian ulama memuliakan. Ya, kalau memang kita gak apa, Coba antum solat nanti malam, pegang Al-Quran, baca itu surat al-Baqarah. usah sambil lihat jam, enggak usah. Nah, antum mulainya jam berapa? Rampungnya jam berapa? Mungkin baru dapat berapa halaman sudah, sudah kesemutan. Okay. Persul yang sedemikian rupa ibadahnya. Beliau mengatakan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada kekuatan diri kita. Apalagi kita. Apalagi kita. Yang sangat lemah. Ibadah pas pasan Dosa banyak. Oke ini yang kedua. Kualitas dalam meneladani Nabi kita Muhammad. Yang ketiga. Poin yang terakhir. Yang akan kita bahas hari ini. Adalah kualitas di dalam konsistensi kita dalam beribadah. Alias kualitas dalam istiqamah. Salah satu yang membedakan. Antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Adalah sejauh mana dia bisa menjaga. Konsistensi dia dalam beribadah Kalau hanya sekedar Beribadah sehari Dua hari, tiga hari Banyak orang yang kuat, makanya coba perhatikan Masjid paling ramai Bulan apa? Ramadan Masjid paling ramai bulan Ramadan Kalau sudah lewat Ramadan Disitulah ujiannya Kalau beribadah cuma sebentar Sebulan, semalam Ya itu banyak orang kuat. Tapi bisa konsisten sepanjang tahun. Bukan hanya sepanjang tahun. Seumur itu. Jarang, Jarang orang yang kuat seperti itu. Dan inilah sebenarnya yang Allah perintahkan kepada kita. Dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 99. Dalam surat Al-Hijr. Ayat 99 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'bud rabbaka Hatta ya'tiyakal yaqin Beribadahlah kalian Kepada Allah sampai Datangnya Ajar Maaf ini yang sudah sepuh-sepuh ini ya, Yang sudah lanjut Usia ini kadang-kadang ada Sebagian orang iseng tanya Bah Kayak eh, Sampai kapan sih ngaji? Sudah kakek kakek masih ngaji aja. Yang pensiun, ya. yang sepuh sepuh, yang pensiun pensiun, sudah pensiun. Apa ngaji? Sudah pensiun kan tinggal happy happy. Kalau antum ditanya sampai kapan ngaji, Jawabannya sampai mati. Sampai kapan kita takut beribadah sampai mati? Kapan istirahatnya kalau sudah masuk surga? Makanya Imam Ahmad Rahimahullah Pernah kedatangan seorang tamu dari Khurasan Dari Khurasan Khurasan itu sekarang di Daerah Iran Daerah Afghanistan sana lah pokoknya Daerah Tantan sana itu. Datang ke Imam Ahmad Ya Aba Abdullah, Qasadtuka min Khurasan As'aluka an mas'alah Wahai Imam saya jauh-jauh datang dari Khorosan, ketemu sama kamu Cuma pengen tanya Satu pertanyaan Jadi kalau Antum datang Jauh dari mana nih? Kalau Antum yang paling jauh Dari mana? Oh Jakarta-Burbali Enggak? Jangan. Sini aja Sini yang paling jauh dari mana? Bekasi. Ada yang lebih jauh dari Bekasi? Cibitung Ada yang lebih jauh lagi? Bogor. Nah, Bogornya mana? Di puncak. <guluh> Jadi ini datang kepada Imam Ahmad. Dari khurusan datang-datang cuma pengen nanya satu pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya penting gak? Penting gak? Ya penting lah. Gak mungkin kalau cuma tanya ecek-ecek datang jauh-jauh. Ratusan kilometer. Bahkan mungkin ribuan kilometer datang menemui Imam Ahmad. Cuma pengen tanya satu pertanyaan. Maka Imam Ahmad pun mengatakan sal. Ya, silakan tanya. Pertanyaan saya wahai Imam, mataa yajidu al-'abdu as-samarrah. Kapan sih seorang hamba bisa beristirahat? Kapan sih seorang hamba akan menikmati enaknya istirahat? maka Imam Ahmad pun serta merta menjawab inda awwali qadamin yab'uha fil jannah Seorang boleh beristirahat selesai beribadah tenang di dalam menikmati istirahatnya ketika dia sudah sukses menginjakkan kaki kanannya di surga baru berhenti jadi kalau antum kita pengen tahu kapan kita bisa istirahat total. Tidak ngapa-ngapain, tidak beribadah, tidak sholat, tidak puasa. Kapan? Kalau kita sudah masuk surga baru saat itu kita berhenti. Jadi ibadah apapun tidak ada finishnya. Ngaji itu tidak ada istilah tamat. Tamat itu tamat sekolah. Nanti kau tidak ngaji, udah tamat dari dulu. Tamat apa? SMP. Tidak ada istilah tamat dalam mengaji. Semakin kita ngaji, semakin banyak kita belajar ilmu agama, kita akan semakin tahu betapa jahilnya, betapa kurangnya ilmu kita. Saya bukan sedang mengatakan kepada antum, saya pribadi mengatakan seperti itu. Saya kalau mau mengisi pengajian itu, siap kan? baca-baca ini itu ya dia ya lumayanlah belajar ya enggak lumayan banget lah SD sudah belajar ilmu agama sama Bapak Allah ya Ustaz saya ini Muhayyad uh, beliau pengasuh pesantren kiai belajar sama beliau di KSD setelah tamat SD Mondo 6 tahun SMP SMP di situ kemudian Alhamdulillah bisa kuliah di Madinah Assalamualaikum warahmatullahi wow, wabarakatuh 10 tahun Yang 10 tambah 6 tambah 6 Berapa itu? 22 Sampai sekarang Kalau saya mau ngisi pengajian Itu harus baca Harus baca sini Baca situ Kalau antum biasa mengikuti pengajian Tafsir Ini Disiarin di roja setiap Rabu malam Pemis Itu kan paling kan antara maghrib sampai isya kan. Itu paling kan 45 menit ya. Gak nyampe sejak. Itu mempersiapkan materinya. Baca-bacanya itu habis subuh sampai sore. Untuk menyiapkan materi. Buat pengajian 45 menit. Bacanya itu habis subuh. Sampai menjelang maghrib. Hanya anak paling sedih. Ketiga hari Rabu ada tamu Itu paling sedih ya? Kenapa? Karena itu masa-masa genting Itu masa-masa gawat itu, harus baca ini, baca ini Sampai anak saya itu kalau misalnya hari Rabu Ya Allah, ambil ini rumahnya atau kamarnya kayak kapal Kapal pecah buku di sana, buku di sini Bukan karena pinter, justru karena bodoh Makanya baca gitu loh. Tak ngajinya seminggu sekali, apalagi yang seminggu sekali. Artinya kita ini sampai kapan belajar? Sampai meninggal dunia. Makanya ulama mengatakan, "Minal mahbarati ilal maqbarah." Kita belajar itu mulai dari buaian sampai ke liang, sampai ke lianglah terus kita belajar. Makanya ada sebagian ulama ketika sakaratul maut itu menjelang kematiannya masih sempat untuk baca-baca kitab. Bahkan ada sebagian ulama yang terakhir baca hadis adalah hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljannah subhanallah. Jadi dia kan rajin ahli hadis. Setiap hari baca hadis. Hadis yang terakhir kali sebelum meninggal dunia. Dia baca barang siapa. Yang ucapan terakhirnya. La ilaha illallah. Maka akan masuk surga. Wafat dia. Subhanallah. Manusia itu. Akan ditutup hidupnya. Sesuai dengan kebiasaan. Yang dia lakukan selama hidupnya. Ini kaedah. Yang disampaikan oleh Imam Ibn Kathir. Orang itu akan ditutup hidupnya sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan selama hidupnya. Kalau kebiasaannya ngaji, insya Allah meninggalnya ketika... ngaji. Kalau kebiasaannya puasa, insya Allah meninggalnya ketika... Kalau kebiasaannya zikir, insya Allah meninggalnya ketika zikir. Kalau kebiasaannya main gaplek. Moga-moga matinya bukan pas main gaplek. Atau bisa bayangkan, main gaplek. Kayak apa biasanya, kalau kayak gini terus ngomong apa biasanya. masa sih antum enggak ada yang dulu main gaplek? <gak> enggak, serius. <gak> Alhamdulillah. Ya kan ada kan ketika ketika nge itu kan ada ada apa? Ada kata-katanya gitu lho. Apa? <gak> <gak> Kalau main apa namanya? Catur mungkin skak gitu ya. Ya. Coba bayangkan. Skak. Mati. <gak> Allahu Akbar Bisa antum bayangkan itu gimana? Makanya apa yang kita lakukan selama ini Kita senantiasa rajin ngaji Semoga kita meninggalnya ketika ngaji Kita sengaja rajin baca buku Semoga kita meninggalnya ketika baca Kita rajin sholat Semoga meninggalnya lagi rajin sholat Pernah ada kejadian Di masjid Nabawi ya. Orang sujud Lama banget Ya, ya Allah di Raudhah. Sebuah tempat di pojok Masjid Nabawi yang dikatakan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dengan mimbarku adalah taman-taman surga. -taman. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud dari taman surga. Sebagian ulama mengatakan Taman Surga maksudnya betul-betul tempat itu Allah turunin dari surga ditaruh di bumi. Jadi dulunya itu tanah dari mana? Surga terus sama Allah ditaruh di bumi. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua maksud dari roboh Taman Surga adalah bahwa orang yang beribadah di situ bakalan dimasukkan ke Taman ada orang habis isya Salat di Rauhullah. Lama. Apa? Sampai masjid itu ditutup. Sampai orang pergi semuanya. Ini kok tidak bangun-bangun. Didekati. Kemudian dipegang. itu disesenggol dikit. Sudah tidak ada. Sudah meninggal dunia. Dalam keadaan apa? Di mana? Rauhullah. Di Masjid Nabawi. Di kota Nabi SAW. Yang beliau salah-salah mengatakan man arada man istata an yamuta bil madinati falyafal Barang siapa yang bisa meninggal di Madinah lakukan. daripada meninggalnya di Hollywood. Meninggal di Madinah. Di Raudhah ketika sholat itu kan luar biasa tempatnya, waktunya sedang apa dan masing-masing dari kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan akhir hidupnya sedang ngapain makanya orang-orang yang meninggal ketika menunaikan ibadah haji pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiah makanya orang yang meninggal ketika ihram itu gak boleh dicopot apanya ikhramnya. Itu saja sudah buat kain kapan. Nanti pada hari kiamat dia akan bangkit dalam keadaan pakai ikhram. Kalau misalnya orang meninggal dalam keadaan di kamar hotel sedang berzina dengan seorang PSLK. Pernah enggak ada kejadian? Sering. Kita dengar ada orang meninggal di kamar. Entah wanitanya, entah laki-lakinya. Nah, Seharusnya kejadian-kejadian satu -kejadian memberikan pelajaran kepada kita. Bahawa kita ini diperintahkan oleh agama kita. Untuk berusaha istiqamah di dalam beramal. Dalam sholat kita. Dalam puasa kita. Banyak masih di antara kita. Sholatnya hanya sekedar menunaikan kewajiban. Sholat itu Kewajiban apa kebutuhan? Kewajiban apa kebutuhan? kebutuhan apa kewajiban? Kedua-duanya. Salat itu ya kewajiban ya kebutuhan. Ada sebagian orang cuma menganggap kewajiban saja. Kalau kewajiban mungkin hanya sekedar salat selesai sudah, formalitas salatnya. Akan tapi kalau misalnya ada orang ya, yeah. merasa salatnya itu sebagai kewajiban dan kebutuhan Maka kapanpun dia belum sholat, hatinya akan terus berusaha untuk mengejar sholat tersebut. Allah kapan sih oh, ya? Kok ini yang, yang salah satu di antara tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat Ronjulun kalbuhu mu'allakun bil masjid. Orang yang hatinya selalu terpaut, tergantung, terikat dengan masjid. Maksudnya habis salat zuhur, habis salat subuh, ini kok lama banget ya salat subuh, salat zuhur enggak datang-datang. Setelah salat zuhur selesai salat, ya Allah kok asar nih enggak datang-datang. Ini seharusnya, tapi kebanyakan orang enggak seperti itu. Kebanyakan orang ini salat kok lama banget, enggak rampung-rampung. Terutama ketika salat tarawih. Ketika salat tarawih, imamnya bacaannya panjang. Atau tahu subuh imamnya bacaannya panjang yang di belakang mak menyudah nanti sampingnya sampingnya lagi akhirnya paduan paduan suara ada sebagian orang saya pernah dapat cerita ada seorang masya Allah sehat walafiat sehat walafiat hobinya mendaki gunung hobinya mendaki Gunung. Berat tidak lagi gunung? Berat. Nanjak. Gitu kan jalannya. Kadang malam. dingin atau siang panas. tapi bisa. Suatu hari dia. Masuk ke masjid. Pengen sholat terawai. Tapi salah alamat dia. Ternyata imamnya apa? Panjang. Wajah. Akhirnya setelah selesai sholat. Dia mengatakan. ini Imam kok panjang banget. Daki ini kuat. Ini yang tidak kuat. Ini jengkel. Ini kok lama banget sholatnya gitu sholatnya. Padahal dia biasa daki apa? Daki gunung. Kenapa dia bisa daki gunung yang sedemikian terjalnya sekian jam Untuk sholat yang tidak kuat. Syekh Abdul Razak Al-Badr. Kitabullah Ta'ala pernah cerita. ya berapa kajian yang lalu di, di, di Roja Beliau cerita tentang Kejadian nyata Orang yang dihadapannya Yang sholat Sholat terawah Sholat malam di sana Terutama ketika masuk 10 hari terakhir itu bisa sampai 3 jam Bisa sampai 3 jam Kata beliau ketika saya sholat Di depan saya ada seorang Yang masuk ke masjid dengan dua dua apa ini namanya tongkat ya dua krek gitu dua kayak gini karena salah satu kakinya nggak ada Alias pun kata syahabul roza mulai dari rokaat pertama sampai rokaat terakhir sholatnya berdiri nggak pakai tongkat berarti beliau hanya apa bertumpu dengan satu kaki tidak ya, ngeluh tidak apa mana kita kita ini masih Allah sehat walafiat ya, kaki kita masih lengkap otak kita masih segar beberapa saat yang lalu saya dapat postingan ada orang sholat lumpuh ya sholat sambil berbaring di masjid jadi sambil berbaring di masjid sholat digotong gitu kan pakai pakai tandu sholat di situ di masjid pengin sholat di masjid pengin. Ini ada sebagian orang subhanallah sehat walafiat setruk enggak sakit ditanya kenapa enggak ke masjid sakit sakit apa sakit gigi masih mending yang lainnya kenapa enggak ke masjid sakit sakit apa sakit panu Allahu Akbar Luar biasa Alhamdulillah di zaman kita ini masih ada orang-orang yang memberikan contoh kepada kita Berapa saat yang lalu saya dapat postingan juga video Orang tua yang buta selalu pergi ke masjid Tapi tidak ada yang nganter Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia masang, masang tali Jadi dari pintu rumahnya dia mengikat tali Terus ditaruh di, di jalan gitu di, di tanah sampai kemana? Ke pintu masjid. Jadi ketika dia buka pintu rumah dia langsung nyari tali itu di mana? Terus dia pegangan tali sampai ke masjid. Sholat lima waktu seperti itu siang malam. Itu loh orang-orang yang perlu kita contoh. Jangan sampai kita ini cuma ngaji ngaji ngaji tapi prakteknya nggak ada. Tiga poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama masalah apa? Dan yang kedua meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga uh, masalah apa? Istiqomah di dalam beramal. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita buka pintu. <tuh> Saya bersyukur Ustaz atas materi yang telah disampaikan, mungkin bagi para jemaah sekalian, bagi Ikhwan dan Akhwat Bisa menyiapkan pertanyaan, atau mungkin kita buka sesi pertama ini, sesi tanya jawab pertama dengan dialog interaktif secara langsung Siapa yang ingin bertanya? Ustaz kadang-kadang di kantor ada rapat yang cukup penting, coba dimatikan dan nabrak waktu sholat Kita sebagai peserta Atau yang notulen Mau meninggalkan rapat Dan sholat tepat waktu Jadi serta salah Karena rapat tidak ada jejaknya Akhirnya saya tunggu Sampai rapat baru, baru sholat Bagaimana hukumnya Bagaimana hukumnya Sholat apa ini biasanya sholat duhur ya ya biasanya sholat duhur salat asar kalau sholat duhur lebih ringan dibandingkan masalahnya masalahnya lebih ringan dibandingkan sholat asar kenapa karena dalam beberapa hadis nabi kita saw menjelaskan abridu Jinabisa Rasulullah mengatakan carilah waktu sholat dzuhur ketika agak apa agak teduh agak dingin dikit itu diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kalau misalnya mundurnya setengah jam mundurnya setengah jam sekitar itu ya semoga tidak apa-apa yang penting bisa sholat berjama kalau mundurnya sampai satu setengah jam, apalagi sholat asar, maka di sini perlu ada usaha untuk menyampaikan kepada yang memimpin rapat, tentunya dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Karena maaf, kadang-kadang ada sebagian teman-teman kita, ya. ketika mendapatkan kondisi seperti yang tadi disebutkan, dia langsung aja, jadi begitu azan dia langsung grup berdiri itu aja, gak ada pemberitahuan sebelumnya. Dan ini tentunya kurang, kurang sopan, kurang etis, walaupun kita harus lebih sopan kepada Allah dibandingkan kepada manu manusia. Akan tetapi kita perlu memperhatikan hal-hal tersebut supaya tidak menimbulkan prasangka yang jelek, image yang negatif. Maka saya katakan diusahakan ngomong baik-baik kepada yang punya kewenangan. Ustadz, bagaimana kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh untuk ikhlas, akan tetapi perasaan kurang ikhlas itu selalu hadir. Syukran. Eh, uh, kalau kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh secara maksimal. Kemudian ada perasaan-perasaan tersebut. Maka dilihat efeknya apa. Kalau efek dari perasaan itu kemudian kita putus asa. Tidak mau beramal lagi. Berarti itu dari se setan. Dan harus kita buang dan kita berta'awud kepada Allah Taala tapi seandainya efek dari perasaan itu kemudian kita terus meningkatkan kualitas keikhlasan kita nah, maka itu bagus. bagus dan pertahankan perasaan tersebut dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beramal dalam keadaan qulubu hubb wa widadah dalam hadal artinya itu perasaan watid Apakah kemarin saya sudah benar, benar, benar Atau belum diterima, diterima atau tidak Sehingga berefek Terus memperbaiki, memperbaiki Ibadah dia dalam keselamannya Ustadz bisa Pertanyaan langsung ya Ustadz ya yeah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Uh, Anda mau bertanya Ustaz Kalau kita misalnya memberi Kepada seorang Itu niat kita karena kasihan Soalnya dia ada orang yang minta-minta Atau orang, ada orang fakir Kita memberi dia asalnya itu karena Rasa ibah kita, rasa kasihan Apa itu termasuk ikhlas Ustaz? Ya. Syukron, Assalamualaikum Kalau kita memberi karena alasan ibah Maka boleh Tapi tidak dapat pahala Boleh Tapi tidak dapat pahala yang akan dapat pahala adalah Orang yang memberi karena Mencari rilo Apakah berdosa Tidak insya Allah Itu boleh-boleh saja Karena rasa ibah Adalah sesuatu yang memang Allah tanam di dalam Hadinya manusia Itu sesuatu yang manusiawi. Tidak dosa juga tidak Berpahala Tidak ya, dosa dan tidak berpahala Maka usahakan Jangan mengasih cuma karena rasa ibadah, diiringi dengan niat untuk mencari ridho Allah Azza Wajalla. Ustadz, apakah ada hukum yang melarang memakai celana levis atau celana bahan ketika sholat wajib atau sholat sunnah, kain celananya digulung, apakah ada larangan menurut syar'iinya? Uh, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah Ketika menjelaskan tentang hukum memakai levis ya, Atau cerana jin Cerananya jin dipakai manusia Kata beliau Apa dalil yang mengharamkan kain levis? Ya, apa dalil yang mengharamkan kain levis? Segala sesuatu secara asal hukumnya halal Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka kata beliau, levis halal. Yang tidak boleh itu adalah ketika bentuknya ya, melanggar aturan syariat. Misalnya terlalu apa? ketat. Ada sebagian orang tuh kalau mau nglepas celana itu sampai apa? sampai tolong dong tarikin celananya. Saking apanya? Saking ketatnya atau sobek di sana sini kelihatan auratnya tapi kalau misalnya tidak ada pelanggaran syariat dalam bentuknya ya artinya lebar ya atau buat jaket ya supaya anggut ya itu tidak apa apa insya Allah itu tidak apa apa insya Allah anak pernah lupa sholat isya Hari berikutnya Anda ingat apakah Anda harus mengkodok Atau bagaimana dan kapan waktunya Wajib mengkodok Kapan mengkodoknya ketika ingat Ketika ingat Jadi misalnya Lupa sholat isya Ingatnya ketika sholat duhur Ingatnya setelah sholat duhur Maka saat itu juga setelah sholat duhur Setelah sholat empat rakaat kodo solat isya bukan nanti malam nunggu isya dua kali bukan karena rasul saw menjelaskan siapa yang lupa solat atau tertidur wal yusolliha izahka roha hendaklah dia segera untuk melakukan solat saat dia ingat ina biswasallam mengatakan Menggantinya ketika ingat. Kapan dia ingat, dia ganti. Bagaimana orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai contoh Rasul SAW sering dilakukan karena tidak tahu bahwa itu tidak sesuai contoh. Apakah berdosa? Biasanya orang, orang dahulu melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan. Apa kita harus mendakwahi? Kalau harus mendakwahi, iya. Kalau harus mendakwahi, harus. Masa orang tua kita kita biarkan melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, kalau misalnya orang ini sudah meninggal, dahulunya melakukan itu karena tidak tahu dan sudah berusaha untuk mencari tahu Tapi tidak ketemu Apa yang dia cari tersebut Ya kita berdoa semoga orang tersebut Mendapatkan dispensasi dari Allah subhanahu Karena ketidaktahuan dia apa, ustaz? Ada Silakan. pertanyaan dari Umahat yang bertanya Ustaz bagaimana kalau ada seorang ustaz Yang dia sering memberikan ceramah-ceramah Pada para jamaah dan dia sering juga hadir di kajian-kajian sunnah seperti ini. Akan tetapi secara pakaian dan kesadarannya itu tidak menunjukkan seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bertanya ini sebagai jemaahnya enggak berani untuk menegur Ustaz seperti apa. Baik, syukran. Kalau ada yang seperti itu dinasehati? Ya, Ustaz, masanya jemaah menasehati Ustaz. Emang kenapa? Emang enggak boleh jemaah menasehati Ustaz? Ya, kalau saya pribadi kalau dinasehati sama jamaah senang. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Jadi jangan sampai di antara kita ini meyakini kalau mengingatkan ustadz bakalan kualat. Yeah. Sampaikan. Tapi caranya harus yang sopan. sama sesama jamaah saja kita harus sopan menasehati. Apalagi dengan ustadz. Yeah. Contoh, jangan di depan umum menyampaikannya. Ya yeah. Cukup ketika Kedua, atau contoh yang lain, Antum punya buku, ya berkaitan dengan uh, sesuatu yang keliru yang dilakukan oleh ustadnya. Ustad, maaf ustad, saya punya buku ni ustad, mungkin bisa uh, apa dikoreksi, barangkali ada yang enggak benar ustad. Padahal maksudnya kita minta dia untuk baca, mengoreksi diri dengan buku itu. Jadi kita harus permain cantik. Ya Dalam menasihati orang Apalagi orang itulah orang yang kita Hormati Bisa jadi ustaznya belum tahu Atau ustaznya punya dalil ya, Yang lain yang mungkin dalilnya Kurang kuat Ini juga ada kemungkinan seperti itu Apakah salat tasbih termasuk yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW Ada khilaf diantara para ulama Ada yang mengatakan sunnah Ada yang mengatakan tidak karena mereka berbeda pendapat di dalam menilai hadis tentang sholat tasbih soheh atau tidak. Insyaallah dalam masalah ini fleksibel ya. Bagi yang mengikuti ulama yang mensahihkan hadisnya tidak apa-apa, bagi yang mengikuti ulama yang menilai hadisnya dhaif tidak apa-apa. Karena memang hadisnya ini terjadi perbincangan yang cukup panjang di antara para ulama mengenai status Kesohelan hadis ini. Nah, kalau saya pribadi enggak. Kalau saya pribadi enggak. Akan tetapi saya tetap menghormati rekan-rekan yang mungkin tetap melakukan solat ini ketika dia mengikuti ulama yang menilai hadisnya sahih. Ustaz, bagaimana dengan amalan yang dilakukan di awalnya tidak ikhlas, tapi di akhirnya ikhlas atau sebaliknya? Apakah diterima? Kalau di awalnya ikhlas, di akhirnya tidak dikhawatirkan nggak diterima. Apalagi kalau amalannya satu paket. Satu paket itu maksudnya solat, solat subuh. Satu paket isinya berapa? Dua rakaat. Satu paket. Satu paket satu satu bungkus satu satu rakaat dua rakaat selesai. Kalau amalannya satu paket. Awalnya ikhlas, akhirnya enggak ikhlas, niatnya kan enggak diterima. Karena Rasulullah SAW mengatakan innama al-a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Amalan itu tergantung akhirnya. Tapi kalau misalnya enggak ikhlasnya di awal, kemudian di akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki, semoga dia mendapatkan pahala. Sesuai dengan keikhlasan Yang dia usahakan Afan, Sebelum berlanjut pertanyaan Mungkin bagi para umahat Atau akhwat ada yang ingin bertanya secara langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan masalah khusyuk dalam salat, Ustaz. Iya. Yeah. Kita sudah mencoba berusaha selalu minta sama Allah seperti doa yang Ustaz katakan tadi, namun selalu setiap salat itu tidak khusyuk dari awal sampai akhir, tetap saja meleng. Apakah yang hal tersebut Membuat eh, Hal tersebut membuat kita rasanya malu sama Allah Sering berdoa, sering meleng lagi Seolah-olah rasanya kita mempermainkan Allah Apakah perasaan saya seperti ini salah atau bagaimana Kemudian apakah itena dengan ayat yang mengatakan bahawa Hidup dunia ini adalah permainan Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya ucapkan selamat bahawa anda berusaha untuk terus memperbaiki ibadah. Ini adalah sebuah karunia. Ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika hati kita ini ada semangat untuk memperbaiki diri. Karena ada sebagian orang enggak peduli nggak peduli dengan ibadahnya, ya berkualitas nggak berkualitas, kusuk nggak kusuk, yang penting beramal. Ini yang pertama. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya proses di dalam memperbaiki ibadah itu membutuhkan waktu. Dan itu pun dialami oleh para ulama kita yang jauh lebih tinggi tingkat ketakwaannya dibandingkan kita, insya Allah. Ada di antara mereka seorang ulama saya lupa namanya jahat nafsi ada kiamil ilil hshrina sana. Kata ulama tersebut saya berusaha keras. Untuk memperbaiki sholat malam saya selama 20 tahun. Jadi selama 20 tahun itu jatuh bangun. Berusaha untuk terus meningkatkan, terus dia tingkatkan. Sekarang berhasil, besok tidak. Sekarang dapat setengah, besok dapat sepertiga. Besoknya lagi terus selama 20 tahun. Wa biha 20 sanah. Setelah itu. Baru saya bisa merasakan nikmatnya sholat 20 tahun kemudian. Jadi berapa tahun? 40 tahun. 20 tahun untuk latihan. 20 tahun menikmati. Maka saya katakan terus saja dilanjutkan. Akan ada insya Allah. Faraj akan datang insya Allah. Jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita serius. Yang penting kita serius. Dan kalau kita jatuh bangun tadi, kalau memang kita tidak ada maksud buruk, insya Allah bukan masuk kategori mempermainkan Allah. Insya Allah enggak. Yang penting kita betul-betul tulus, berusaha memperbaiki diri, dan tentunya setelah ber, uh, setelah sholat beribadah kepada Allah banyak-banyak beristighfar agar kekurangan-kekurangan itu bisa dihapus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada saat ta'aruf, kami orang tua mensyaratkan kepada calon mantu tetap istiqomah di dalam mendidik anak gadis yang akan dipinang yaitu Islam dengan salaf. silaturahim kepada keluarga besar, dan berusaha keras untuk masuk surga bersama-sama insyaallah. Alhamdulillah dari sisi harta kami dicukupi Tapi tanpa membani anak mantu Tapi setelah menikah anak kami Setelah menikahi anak kami Ternyata tidak sesuai dengan harapan kami Mohon doa dan nasihat ustad selain bersabar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati e, Menantu ibu atau bapak dan kita semuanya untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Taala. Selain bersabar, anda perlu untuk terus menasehati menantu tersebut dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang bijak, dengan berbagai sarana. Ya, bisa dengan lisan kita, bisa dengan tulisan, bisa dengan sarana teknologi. Ada radio, ada televisi. Ya, ada Facebook, ada Twitter, ada WA, ya, ada Telegram. Pokoknya apa saja yang bisa kita gunakan, kita gunakan untuk menasehati. Sabar menasehati, terus doa. Jangan pernah meremehkan doa. Doakan terus. Semoga anak mantu itu dibuka hatinya oleh Allah Taala wa Taala wataala. Uh, Jazakallah. Syukron. Ada yang ingin anak tanyakan, uh, apabila suatu amalan memang terindikasikan tidak ikhlas, apakah sebuah amalan keutamaannya itu hanya apa ibadahnya tidak diterima, ataukah disertai dengan dosa at atas ketidakikhlasan tersebut? Kemudian, apakah setelahnya? Jika kita bertaubat dan beristighfar, keutamaan atau pahala dari amalan yang sebelumnya telah tidak ikhlas bisa kita dapatkan kembali, ataukah memang tetap gugur di situ saja, Ustad? Ya Jazakallah khair. Ya. Yang pertama, ya, apabila seorang beramal kemudian dia tidak ikhlas gitu ya. Terus habis itu berusaha untuk memperbaiki gitu atau gimana? Afort. Uh, uh, ketika amalan itu memang terindikasikan tidak ikhlas, apakah hanya sekedar? Oh, iya. Yeah. Yeah. Jadi apakah? sekedar tidak diterima atau juga bisa berdosa gitu berdosa selain tidak diterima juga berdosa dan terancam dengan api neraka jadi amalan yang tidak ikhlas itu bukan hanya sekedar nggak diterima tapi juga mengancam pelakunya untuk masuk ke dalam neraka maka e, bukan sesuatu yang ringan ketika kita tidak ikhlas di dalam beramal ya ini yang pertama Makanya tadi kisah hadis yang saya bawa saya muslim. Tiga orang yang masuk ke neraka gara-gara apa? Gak ikhlas. Gara-gara gak ikhlas. Orang yang berjihad, orang yang bersedekah sama orang yang ngaji. Karena gak ikhlas mereka masuk neraka. Bukan sekedar amalannya gak diterima. Tapi juga bisa memasukkan ke mana? Ke neraka. Terus yang kedua. Kalau kita beramal suatu amalan. Kita gak ikhlas. Dosa kan? Setelah itu kita beristighfar kepada Allah. Apakah pahalanya akan kembali? Cobanya, emang sudah dapat pahala sebelumnya? Beda, ya kasusnya beda dengan orang yang pernah beramal ikhlas karena Allah, kemudian melakukan kesyirikan. Berarti kan amalannya apa? Dihapuskan. Terus taubat, terus taubat. Sebagian ulama mengatakan Amaran yang dulu pernah hilang Pahalanya akan dikembalikan dengan apanya Taubatnya Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah pernah punya pahala Nah sekarang ini dia belum punya ya. Gimana mau kembali Mengembalikan sesuatu yang tidak Yang tidak ada Tapi kalau dosanya akan diampuni Insya Allah Dosanya diampuni Insya Allah kalau taubatnya Masuhah, wabatnya serius, benar-benar InsyaAllah akan diampuni dosanya Oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Untuk mengajak Donatur Eh, Ustaz Ana dan beberapa teman bergabung Membuat satu komunitas Yang sering mengadakan kegiatan Semisal santunan Untuk anak yatim dan tu'apa Di bulan Ramadan Acara buka bersama anak yatim untuk mengadakan acara tersebut, kami selalu membuat broadcast di jaring sosial untuk mengajak donatur acara tersebut. Kemudian membuat uh, DP untuk BB atau FB dengan tujuan mengajak teman-teman berpartisipasi. Setelah acara selesai, kami posting dokumentasi acara dengan tujuan memotivasi bagaimana apakah amalan kami tetap diterima dengan cara ini. Tergantung niatnya apa. Niat. Kalau niatnya seperti yang tadi disampaikan Motivasi semoga tidak apa-apa Semoga tidak apa-apa Tapi ketika dokumentasi itu ya, Sekarang ada sebagai orang terlalu bermudah-mudahan Dikit-dikit foto, dikit-dikit kotok dikit -dikit ya. Kalau memang tidak perlu, tidak usah Cukup laporan secara tertulis Bahwa sudah dilakukan pengeluaran uang segini, segini, segini Ya kalau memang perlu sekali untuk difoto ya cukup hanya sekedar penerimanya saja. Enggak usah kita ikut nampang-nampang nebeng-nebeng di situ ya. Karena dikhawatirkan akan mempengaruhi apa? Niat kita di dalam beramal. Ustaz bagaimana cara menyadarkan orang-orang terdekat kita yang menganggap selera tinggi itu bersifat duniawi. Misalnya menggunakan barang-barang bermerek. Suruh dengerin aja kajian hari ini. Ya, Antum minta rekamannya. ya Nanti insya Allah bentar lagi. Gak tahu bentar lagi atau lama lagi. Akan keluar di ufit.tv. Ya, di ufit.tv. Antum download. Antum kasihkan hadiah. Ya bilang ini hadiah dari seorang yang menyayangi antum karena Allah semoga bisa disaksikan dan bisa membuka hatinya mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini mohon maaf kami eh, bukannya enggak mau salaman bukannya enggak mau salaman oh satu silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustadz bagaimana dengan kita yang kadang-kadang melakukan suatu amalan sunnah eh, sudah merutinkan kemudian ada suatu kondisi yang kadang-kadang kita tuh tidak bisa melakukan tapi ada perasaan seperti sayang sedih, takut kehilangan keutamaannya Apakah sikap seperti ini ini baik atau termasuk berlebih-lebihan, Ustad? Ya, kalau misalnya kita biasa melakukan sesuatu, kemudian kita tidak bisa melakukannya karena satu dan lain hal, apakah ada penyesalan itu bagus? Jawabannya bagus. Ya, ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu yang positif, kemudian kita menyesal, bagus. Ya, tidak apa-apa akan tetapi tentunya gak cukup hanya sekedar menyesal saja akan tetapi berusaha untuk terus mengembangkan amal pribadi kita ini yang dapat kami sampaikan, mohon maaf e, habis ini saya akan langsung untuk e, melanjutkan perjalanan maka ya bukannya gak mau salaman tadi, saya pengen langsung supaya e, tidak terlambat e, tiket keretanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tuwilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.